Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.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 Wa syar'al umur muhdathatuhah fa'ina kulla muhdathatin bida'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finar. Ma'asyiral muslimin, jamaah, Masjid al badr rahimukumullah. Mengenai sejarah hidup, tidak ada satupun yang mampu dan bisa Memastikan apa yang akan terjadi hari ini, apa yang akan kita jalani esok hari. Semua bahkan yang sudah direncanakan dengan detail sekalipun, pada akhirnya bergeser. Mustahil 100% sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Agenda dibuat Dibicarakan secara matang Didukung oleh Semua aspek pendukung Sumber daya manusianya tersedia Biaya dan finansialnya pun Terjamin Dilakukan gladi Kotor Uji coba Coba Dilakukan lagi gladi bersih Tapi pada prakteknya tetap aja Ada hal-hal yang muncul di luar dugaan Itulah kehidupan manusia Karena Allah lah yang mengatur Allah lah yang menentukan Agar kita ingat Supaya sadar bahwa Manusia itu lemah Tidak bisa berbuat apa-apa La hawla wa la illa billah supaya kita mengerti kadar diri semampu dan sekuat apapun tidak semua yang diinginkan dapat diwujudkan pada akhirnya yang mengerti kadar diri akan bersimpuh berlutut bahkan bersujud bila perlu menangis Merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa jal. Memperlihatkan serta menunjukkan bahwa Ternyata dia. Hanyalah seorang hamba. Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ma'asyur muslimin rahimahukumullah. Itu yang kita rasakan. Sebenarnya sekali dua kali. Itu sudah cukup kita jadikan pelajaran. Agar tidak sombong dan. Tidak takabur. Seolah-olah kitalah yang menentukan, kitalah yang mengatur. Agar sifat-sifat buruk yang melekat pada pribadi-pribadi kita. Bisa dikikis dan dihilangkan. Dibersihkan. Apalagi bukan sekali dua kali itu terjadi. Berulang dan terus terjadi. Mestinya itu sudah cukup agar pada sisa umur yang ada untuk usia yang masih tersisa kita benar-benar mengerti dan menyadari bahwa manusia itu sangat lemah sekali. Apa yang terjadi besok tidak ada yang tahu. Basharal muslimin rahimakumullah. Yang kita pikir dia akan terjatuh. Ternyata Allah tinggikan dia. Yang kita lihat ada pada puncak. Sulit kita untuk membayangkan dia terjatuh. Dalam hitungan hari. Direndahkan oleh banyak orang. Kemarin yang dihina dan dicaci maki karena fakir miskin. Berapa waktu kemudian dia menjadi orang yang kaya raya, yang dihormati dan dimuliakan. Banyak orang menundukkan wajahnya karena dipandang sebagai kaya raya. Dalam semalam jatuh miskin. Yang kita bilang pintar dan cerdas, kita terkagetkan. Dia sudah menjadi gila. Yang disebut sebagai orang yang paling ganteng, kecelakaan wajahnya rusak. Betul. Yang dibilang paling cantik. Ya kan? Yang tebar pesona kesana dan kemari. Pada akhirnya badannya kurus habis. Karena penyakit. Itulah kehidupan dunia terus berputar, dan semuanya akan begitu. Ada naik, ada kalanya turun. Yang terpenting dari itu semua, maashiral muslimin rahimaukumullah, adalah bagaimana kita dalam situasi dan kondisi apapun menjalankan tugas sebagai hamba, hamba Allah Subhanahu Wa Taala beribadah kepadanya dalam kondisi dan situasi apapun. Alimam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi marhamatan wasi'ah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdimanaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi al zuhri radhiyallahu anhu ahadil asharatil mashhudilahu bil jannah Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas satu dari sekian sahabat yang sudah dijamin dan dipastikan masuk surga Beruntung dan berbahagia Mereka yang sudah dipastikan masuk surga Lecutan dan pecutan Untuk mereka yang Belum dijamin masuk surga Agar meniru dan meneladani Sahabat-sahabat yang sudah dipastikan masuk surga Sa'ad bin Abi Waqqas Masuk Islam dalam usia yang masih remaja, muda belia. Tantangan dari keluarganya berat. Bahkan dari orang tuanya sendiri. Seorang anak muda, remaja, yang pada usia-usia itu umumnya sedang pada titik kelabilan naik turun. yang takut dengan segala resiko Sa'ad bin Abi Waqas muncul sebagai contoh anak muda yang sekali memilih suatu jalan kebenaran dipegang sekali dia menentukan arah hidup dia tidak ragu untuk terus berjalan apalagi berpikir mundur keberaniannya tidak usah ditanyakan. Masih muda saja sudah berani. Allahu Azza wa Jal karuniakan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqas. Kemampuan fisik yang mumpuni. Baik individual, skill, personal, sampai menjadi seorang panglima. Pimpinan perang membawahi dan mengatur Ribuan prajurit. Itulah Saad bin Abi Wakas, radhiyallahu anhu. Alimah Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Saad bin Abi Wakas, beliau bercerita, jaaani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauduni amah hajatil wada' min wajin istadbi. Beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku. Pada saat pelaksanaan haji wada. Waktu itu saya sakit dan cukup parah. Waktu haji kaum muslimin berangkat dari Madinah dan dari daerah-daerah lainnya. Ada ahli sejarah menyebut Jumlah sahabat yang ikut berhaji Waktu itu 100 ribu lebih Bukan jumlah yang sedikit Populasi manusia Waktu itu Tidak seperti sekarang 100 ribu itu sudah sangat banyak Sa'ad bin Abi Waqas Termasuk yang ikut Dalam rombongan haji Sesampainya di Mekah Sa'ad bin Abi Waqas jatuh sakit Jatuh sakit Dijenguk oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi Dan memang begitulah Ajaran dan sunnah Yang dititipkan Oleh Nabi Muhammad SAW Untuk kita semua Menjenguk orang sakit Pedih Perih bagi mereka yang memang betul-betul punya kekuatan iman. Ketika ada seseorang yang dikenalnya, entah itu tetangga ataupun saudara, kawan, sahabat dekat. Sakit kita tidak tahu. Setelah sembuh, kita baru tahu. Apalagi datang berita kematiannya, perih, sedih. Dan kita tidak bisa beralasan nggak ada yang kasih tahu itu alasan yang tidak diterima atau kita beralasan ya kamu sakit orang ngomong-ngomong sih orang sakit gak ngomong-ngomong kalau yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menunggu berita tapi kita mencari kita punya teman kita punya sahabat Sehari dua hari tidak terlihat Kita yang tanggap Kemana sih A? Kemana sih B? Kok gak kelihatan? Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W Yang kemudian Dipraktekkan secara turun temurun Oleh para sahabat tabi'in tabiut tabi'in Kunjungilah saudaramu Kalau sudah tidak terlihat Sekian hari Kalau dia sakit Artinya kita menjenguk orang sakit kalau dia sedang butuh pertolongan, itu sama artinya kita menolong dia. Bukan kemudian acuh, tak acuh, tidak peduli. Kawannya sendiri tidak terlihat beberapa hari. Biasa-biasa saja. Itu yang kemudian digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bersaudara itu. ya Seperti satu tubuh lah. Seperti satu tubuh. Bisa merasakan apa yang dirasakan saudaranya yang lain. Kita berusaha untuk saling menginformasikan, berbagi berita, jangan disembunyikan. Bagi yang sakit, jangan sungkan, jangan tutup pintu ibadah ini, jangan beralasan orang kepenak, bukti apa ngabut ngaboti. Tidak. Kita itu saudara. Kita itu seiman dan seislam. Kita itu satu tubuh. Kalau sakit. Apalagi sudah dinyatakan dokter harus istirahat. Sampaikan teman dekat. Mohon maaf. Saya sedang sakit. Jangan membuat saudaramu menunggu-nunggu. Jangan membuat temanmu. Mencari. Berikan kabar. Oh sakit. Ada keterangan yang jelas. Oh sakit. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan kewajiban. Ada kewajiban mengajar. Ada kewajiban ronda malam. Ada kewajiban kerja bakti. Ada kewajiban kerja. Ya sampaikan. Informasi itu. Jangan sungkan. Jangan malu. Sewajar nilai Sebatas. Apa sewajarnya, pemerintahan itu sewajarnya. Jangan seluruh Indonesia dikasih tahu kalau saya sedang sakit. Cukup teman dekat kanan kiri. Jangan sampai dipasang di dinding. Apa namanya di tembok Facebook. itu 147 juta orang ikut membaca. Ya enggak lah. Yang terkait dengan kita aja. Mohon maaf saya sakit. Selesai. Nabi Muhammad SAW mengunjungi. Dan menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqas yang jatuh sakit ketika masa pelaksanaan ibadah haji. Fa'kultu ya Rasulullah. Inni qatbala ghabi minal wajai ma'tara. Terbaring sakit. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqas mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya. Saya benar-benar sakit. Anda melihat sendiri. Wa anazumalin walayari suni illa benatun li. Harta yang saya punya lumayan banyak. Ahli waris saya itu hanya satu anak perempuan. Artinya punya anak cuma satu, perempuan lagi. Afat asad daku bifuluthai mali. Sahabat Saad bin Abi Wakas tanya. Bolehkah saya bersedekah sebanyak dua pertiga dari harta yang saya punya? Kaulala, kata Nabi Sallallahu Sallam, jangan. Ini loh para sahabat yang dipikir itu ibadah. Bahkan di saat-saat gawat, sakit berat, yang dipikir tu ibadah. Bukan mumpung masih Bisa bernapas Mumpung masih bisa berbicara Mumpung masih bisa bergerak Ingin menambah harta Bukan, tapi bagaimana caranya Harta itu bisa Tersalurkan dengan benar Sahabat Sa'ad bin Abi Waqas Tanya Rasulullah, bolehkah Saya sedekah dua per dari harta yang saya punya Ini, ini Apa namanya Bagaimana uh, Praktek yang dilakukan oleh para Sahabat Rasulullah anhum ajmain langsung dua pertiga, dua pertiga itu banyak loh. Iya kan? Kalau punya tiga juta berarti dua juta, kalau punya tiga puluh juta berarti dua puluh juta, iya kan? Kalau punya tiga ratus juta berarti dua ratus juta, kalau punya tiga miliar berarti dua miliar, iya kan? Dua pertiganya banyak itu Kata Nabi Muhammad lah, jangan. Kalau tufas ya Rasulullah, kalau gitu separohnya ya Rasulullah. Fakoh lala Nabi Muhammad bilang jangan. Jangan. Separuh pun jangan. Kultu fathuluthu ya Rasulullah. Saya mengatakan wahai Rasulullah kalau begitu sepertiganya lah. Kala atthuluthu wa thuluthu kathirun. Kata Nabi SAW sepertiga bolehlah. Sebenarnya sepertiga itu juga sudah sangat banyak. Apa alasannya Nabi Muhammad SAW mengarahkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqas dari keinginannya mensedekahkan dua pertiga hartanya menjadi sepertiga setelah melalui tawaran setengah kata nabi sallallahu alaihi wasallam innaka antazara waratsataka aghnia khairun min antazarahum alatan yatakaffafunannas kata nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya saat engkau meninggal dunia ahli warismu Hidupnya terjamin dan tercukupi. Lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan tak punya. Sehingga berharap pemberian dari orang lain. Dan itu kan praktek yang dilakukan para sahabat, para ulama. Sebagai orang tua punya kewajiban. Untuk mendampingi, mengawal anak-anaknya. Agar mandiri, mapan semaksimal yang bisa dilakukan. Jadi mengawal mendampingi supaya anak-anaknya mapan dalam hal keduniaan materi apalagi dalam hal keakhiratan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga tanggung jawab dan tugas orang tua. Dampingi, ya. demikian juga dikawal, disupport karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan lebih baik ahli warismu itu hidup tercukupi daripada engkau biarkan mereka hidup tidak punya apa-apa sehingga akhirnya hidup itu tergantung dan bergantung pada orang lain jangan Nah Washal muslimin rahimani wa rahimakumullah sekali lagi itu tugas dan kewajiban orang tua Maka orang tua mestinya menjadi pihak yang paling paham, orang tua adalah yang paling mengerti tentang bakat dan minat anak-anak. Orang tua bisa membaca, oh anak saya minatnya di sini, anak saya punya bakat di bidang ini. Disupport, didukung, dibantu untuk berkembang. Jadi bukan hanya Pendidikan akhirat. Memang pendidikan agama pondasi Pendidikan agama itu yang urgen dan yang paling penting. Tetapi kan tidak boleh kita abaikan kepentingan duniawi dan materi anak-anak kita. Tidak boleh. Walatan sanasi bakaminat dunia. Kan begitu ayatnya wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansana sibaka artinya jangan sampai engkau lupakan kehidupan dunia itu kalau kita punya anak bakat jual beli dagang ya kita bantu dia lah mungkin dengan diskusi-diskusi barangkali dengan tanggung jawab yang terbatas sesuai dengan usianya bukan kemudian kita bilang ya sudahlah kamu kembangkan aja apa bakat dagangmu gak usah mondo, gak usah sekolah misalkan, ya enggak yang saya bilang tadi, tanggung jawab terbatas tanggung jawab terbatas kalau kita punya anak, misalkan kita belikan sepatu atau sandal pulang-pulang rumah kok nyeker loh, sandalmu neng di anu. kemana eh, enggak, sandalnya kemana tak jual Lu kan Nabi beli Untuk kamu Bati bi. Ana untungnya lah Di Telpira Rung puluh, ya eh, satek banget lah Tukunnya sepuluh Ya pak takir ya Orang tua Kalau dalam posisi seperti ini tolong jangan marah lah, Jangan emosi Ya kan Jangan kamu itu tidak menghargai pemberian orang tuamu. Kamu itu jangan. Ya Tapi kita lihat sisi positifnya. Oh, ni anak ini punya bakat, nih bakulan ini. Iya kan? Berapa banyak orang yang malu untuk menjual? Berapa banyak orang yang tidak punya kepercayaan diri untuk berdagang? Ya enggak. Kan? Iya kan? Malu. Orang kepenak yakin. Kan itu. Aduh, izin. Nawar nawarkan dagangan itu, aduh, izin sekali malu. Anak kita dari kecil udah punya kemampuan seperti itu. Sadalin, di. Yus, ngesuk itu kemaning. Ya. Tapi kan sambil didampingi, artinya itu mengganggu belajarnya enggak. Hasil penjualannya dikemanakan dan diapakan. Dan itu. Dia untung nih. 10 ribu. Kita bilang bagus. Itu. Kalau bisa uangnya ditabung, nak. Jangan dipakai untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi sesuatu yang tidak bermanfaat ditabung ya. Oh iya bi bagus. Ya udah, kamu beli lagi sandal yang yeah. baru. Tidak mengganggu pelajarannya? Enggak bi ya sudah. Nanti jualannya di masjid Enggak boleh loh jualan di masjid itu. Misalkan dia kan ada larangannya jual beli di dalam masjid. Enggak bi. Kamu kalau jadi penjual itu harus jujur. Ya kan? Kalau ditanya sandal baru sudah saya pakai seminggu, bilang begitu jangan sandal baru, ya barulah, kan itu baru seminggu misalkan. Padahal yang dimaksud oleh calon pembeli itu baru baru beli, nggak usah bermain kata seperti itu jadi pedagang itu, jujur jujur apa anaknya baiklah, kan sandal baru moga udah tak pakai sebulan, kan itu kurang dong harganya, ya nggak berkurang lah bisa dikurangi, uang masih bagus misalkan, silakan dikembangkan gitu. Anak kita senang pelihara apa Unggas Burung katakan Jangan dimatikan Kamu kecil-kecil Masih umur berapa udah Pengen pelihara kayak ini Sinaus yang benar Itu keliru Tetap kita dampingi Kita latih Kita tanting kalau bahasa orang Jawa Boleh yang penting tidak mengganggu Ibadahmu, tidak mengganggu Belajarmu Kamu tanggung jawab Jangan burung yang Mahal dulu, kamu belajar Pelihara burung emprit, burung emprit. Belajar dulu dari Burung emprit Jika? Kalau kamu kalau minta dibelikan harga 400 ribu, 1 juta, sekali mati Ilanglah 1 juta itu Tapi pelihara emprit dulu Iya kan ada seorang teman begitu. Anaknya minta diberikan burung, ini burung ini. Nah, enggak, enggak, enggak. Ayo ke pasar burung. Saya ikut waktu itu. Ikut menyaksikan juga satu mobil itu. Sama bapaknya diberikan burung pipit. Ini ya, burung apa? Ya burung murah itu lho, cici, cici, cici pipit itu, apa gereja ya? burung itulah. Apa? Yes, kue lah. Ya sakawe lah. Iya kan. Sing murah-murah siji 30.000 apa siji 50.000. Iya kan. Betul, ini dulu. Nah, kamu kalau udah sukses merawat ini kan ada ngasih makan, ada waktu ngasih minum, ada ngasih di sinar matahari dan seterusnya, memandikan, bersihkan kandang, buang kotoran. Mulai dari yang kecil dulu. Benar, dibeliin, bawa pulang ke rumah. Baru berapa hari, burungnya terbang. Ah kan? Cuma kalau beli cucak rawo kemarin atau misalkan murai batu yang mahal. Beberapa juta yang terbang itu, kan itu? Bukannya Abi melarang, bukannya Abi menghalang-halangi, tapi belajarlah dari nol untuk itu. Oh ya, baru sadar kan gitu? Berarti dia bakatnya di unggas atau di burung. Ya. Itu pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ka antazra waratha ka waratha ka agniya, khairu min antazrahum alatan yatakffun nas Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna kalantun fikar. Nafkah tabtagi biha wajah Allah, illa ujirta alaiha. Dalam sakit itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan sungguh, apapun yang engkau berikan, nafkah dan kebutuhan keluarga, tabtagi biha wajah Allah. Niatmu mengharap wajah Allah, ikhlas. Bukan terpaksa Bukan karena gak enak Bukan karena Ya wis ke proyamaning Tapi betul-betul ikhlas dijalankan Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa Illa ujirta alaiha Pasti engkau akan diberi pahala Asyakhal Uthamin Rahimohullah Dalam syarah Riyadus Salihin Beliau menjelaskan Wakala itu, jika anfak ta'ala awladika, jika anfak ta'ala ummika, ala abikah, balaih anfak ta'ala nafsiqah, tabtahi bi zalika wajah Allah, fa'in Allaha yuthibuka ala haza. Artinya, nafkah yang engkau berikan untuk anak-anakmu, yang engkau berikan untuk orang tuamu, ayah dan ibumu, bahkan yang engkau pakai sendiri untuk kebutuhan pribadimu. Tetapi tabdagi biha wajah Allah. Niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Fa'inna Allah yuthibuka ala hadha. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala. Kita kerja. Sehari dapat 75 ribu. Yang 5 ribu kita pakai untuk beli bubur kacang ijo. Karena protein dan vitaminnya bagus. Niatnya apa? Menjaga kesehatan. Niatnya apa? Supaya tidak sakit. Itu berpahala. Padahal sekedar makan. Berpahala. Bungkus satu bubur kacang hijau untuk anaknya. Karena anaknya juga senang bubur kacang hijau. Berpahala. Untuk ibunya es krim. Malah kebalik ya ya mungkin ada ibu-ibu senang es krim juga ya kan? dari kecil ya? es krim yang tiga ribuan, tiga ribu lima ratus es krim halal bukankah ketika uang itu diperoleh dengan cara yang haram berdosa bukankah uang yang halal sekalipun kalau kita gunakan untuk hal-hal yang haram itu berdosa maka sama halnya Ketika apa yang kita punya digunakan untuk sesuatu yang halal. Berpahala juga. Kata Nabi SAW. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Bahkan kata Nabi SAW. Yang engkau suapkan. Yang engkau suamkan Kepada istrimu. Supaya dimakan. Itu pun berpahala sesuap nasi, sesuap sayur, lauk, tempe, tahu atau yang lain, kerupuk sekalipun, itu terhitung sebagai pahala dengan syarat tabatahi biha wajah Allah. Asalkan engkau mengharap wajah Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kewajiban, itu adalah tugas, itu adalah ibadah. Nah. Fakultu ya Rasulullah. Uhal lafu bakda Kata Saad bin Abi Wakas wassallallahu. Apakah saya nanti akan ditinggal di sini di Mekah ini? Artinya, apakah saya akan mati di sini? Kata Nabi saw. Inna kallan tuhal laf. Sesungguhnya engkau tidak akan mati di sini. Tidak akan kami tinggalkan kamu di sini. Itulah kehidupan. Siapa yang tahu? Merasa ajalnya udah dekat. Merasa sudah mau mati. Ya. Ternyata tidak. Umurnya panjang. Yang merasa umurnya panjang. Merasa masih muda. Masih sehat. Baru kemarin olahraga. Malam sudah meninggal dunia. Kita dibuat terkaget. Kita dibikin terkejut. Minggi sore. Yang ketemu. Lagi sepedaan baru tadi malam ngopi bareng di angkringan. Atau baru tadi malam ngobrol pada Isya setelah pengajian. Usuran anak? -an, iya, tidak ada. Nih, ada pemberitahuan, ada informasinya. Kan begitu kehidupan dunia. Sahabat Saad bin Abi Waqqash merasa umurnya sudah hampir tutup. Kematiannya sudah dekat. Sampai-sampai bertanya, ya Rasulullah, Ukhlaf hubak dah ya Rasulullah, saya akan ditinggal di sini, mati? Sahabat-sahabatku akan pulang ke kota Madinah. Kata Nabi, indah kalan Ukhlaf. Sesungguhnya kamu tidak akan mati di sini. Fatah amalan tabdhihi wajah Allah ilazdat tabdhihi darajatan warifah, sehingga kamu bisa melakukan amalan-amalan. Engkau harapkan wajah Allah karena itu akan mengangkat derajat dan ketinggian posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang benar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sahabat sahabat bin Abi Waqqas sembuh. Yeah. Sembuh. Nah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala'allaka antukhalla fa hatta yantafi'a bika aqwamun wa bika akharun. Kata Nabi "Sallallahu alaihi wasallam dan engkau akan diberi umur panjang. Sehingga ada orang-orang yang mengambil manfaat, sementara yang lain akan menanggung akibat. Yang, yang mendapatkan manfaat siapa? Orang-orang yang beriman. Sementara yang merasakan akibat siapa? Orang-orang kafir. Kata Syekh Al-Uthamin rahimahullahu ta'ala, Wahadihi min ayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yukhbira an amrin mustakbalin fayaqau kama akhbara bihi apa yang beliau sebutkan ini termasuk mukjizat dan tanda-tanda kebenaran beliau sebagai nabi mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi dan betul-betul terjadi ya betul-betul terjadi fa inna sa'dan ummi ila khilafati muawiyah Karena Sahabat Saad bin Abi Wakas diberi umur panjang sampai masa kehilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan, radhiyallahu taalaanhu. Usianya panjang sekali, usianya panjang sekali. Kalau masuk Islam usia 14 tahun, tambah 23 tahun, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tambah 14 sudah berapa itu? Tambah 37, 23 tambah 14 jadi ya, 37. Abu Bakar dua tahun, 39. Kan? Umar sepuluh tahun, 49. Uthman dua belas tahun, 49 tambah 12, 61. Ali bin Abi Thalib empat tahun, 65. Muawiyah bin Abi Sufyan. 20 tahun beliau memimpin, tidak tahu tahun berapa meninggal. sudah tua sekali. Ia ya, kalau meninggalnya sampai di akhir masa pemerintahan khilafah, apa? Muawiyah bin Abi Sufyan. tua. Padahal waktu itu sudah merasa mau mau mati. Ia ya kan. Kita lihat ada orang-orang yang difonis dokter ras, tidak bakalan umur panjang ini. Luh, panjang umurnya. Itu banyak dan sering terjadi. Rumah sakit sana, rumah sakit sini. Tabib sana, tabib sini. Dokter sana, dokter sini. Bilang, wah gak umur panjang nih, gak umur panjang. Eh, istrinya malah dua. Anaknya banyak. Saya punya teman begitu. Ustadz kita. Ustadz kita. Ini. Berangkat ke Yaman, Timur Tengah. Begitu. Karena ibaratnya itu permintaan terakhir. Orang tuanya mengabulkan, orang tuanya membiayai. Karena ada pendarahan di otaknya. Karena saya baca... Tulisan yang disampaikan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota San'a. Karena saya waktu itu ikut bertugas juga. Mohon tolong begini, tolongin saya gini dokter sana. Eh, Malah sehat walafiat. Alhamdulillah. Eh, itu kenyataan fakta. Yang dibilang katanya segar bugar sehat atlet olahraga mati di tengah lapangan. Ada? Atau malah banyak? Banyak. Atlet olahraga mati di lapangan? Banyak. Banyak ini. Kira-rapa terakhir? Oh yo banyak sekali. <laughs> Tinju ya. <laughs> Banyaklah contoh-contoh seperti itu banyak sekali. Ya, memang benar. Fa'inna sa' dan um mira ilahilah fatimah muawiyah. Sahabat Sa'ad bin Abi Wakos umurnya panjang sampai di masa kehilafan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka Benarlah apa yang dikatakan Nabi Anis Alaihi Wasallam. Ketika beliau sakit dan dikunjungi Nabi, punya anak cuma satu perempuan Setelah itu anaknya banyak sekali, laki-laki Mus'ab, Muhammad Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqas Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqas itu Tokoh-tokoh semua itu Siapa yang tahu? Dan itu. Kalau kita bilangnya Srejeki, wis tua Oleh anak maning Jadi sudah tua masih punya anak pejeki Jadi anak pertama, kedua, ketiga Yang keempat jaraknya 15 tahun Ada seperti itu Heh, pejeki, siapa yang tahu Kayak putune lah Padahal anaknya Itulah kehidupan dunia Tidak tahu kita Yang penting apapun situasi dan kondisinya Sikap kita adalah Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma amdili ashabi hijratahum. Wala taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku. Artinya kaum muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad meminta dan mohon kepada Allah agar hijrah mereka sempurna. Artinya apa? Tetap bisa pulang kembali ke kota Madinah. Wala taruddahum ala aqabihim. Jangan engkau balikkan mereka kembali ke belakang lakinal baisa Sa'ad bin Khaulah yarithu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah tetapi yang apa yang kasihan itu adalah Sa'ad bin Khaulah karena Sa'ad bin Khaulah sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah kemudian ketika berangkat haji wafat di kota Madinah meninggal di kota Madinah nah, an mata di Mekah, meninggal dunia di Mekah. Muttafaqun alaih. Hadithi Waith Bukhari dan Muslim. Nah, Mashur al-Muslimin, Rahimani wa rahimakumullah Hadith ini menunjukkan husnu khulukin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadith ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad alaihi salatulussalam adalah suri tauala dan untuk kita berakhlak mulia. Allah subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad alaihi salatulussalam wa innaka la'ala khuluqin sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung dan mulia fa a'zamu nnas kata Syekh Al-Utsaimin khuluqan wa ahsanun nasi khuluqan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik akhlaknya yang paling mulia budi pekertinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu karena ya'udu ashabahu wa yazuruhum wa yusallimu 'alaihim hatta innahu yamru bisibyani sighar wa yusallimu 'alaihim nabi muhammad alaihi salatu wassalam menyenguk yang sakit mengunjungi sahabat-sahabat yang lain yang sehat mengucapkan dan menyampaikan salam buat mereka bahkan nabi muhammad alaihi salatu wassalam menyempatkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang sedang bermain itu akhlaknya nabi muhammad sallallahu alaihi Walaa Alih Wasala. Akhlak ini mari kita tiru, akhlak beliau ini mari kita contoh, kita hidupkan dalam kegiatan dan apa pola sehari-hari. Ya kan? Yang sakit kita kunjungi, ya kan? yang tidak sakit pun ya tetap kita kunjungi, kita bertamu, kita jalin silaturahmi, jangan diputus. Ya. Tidak usah mencaci maki, jangan menghinalah. itu jelek. Itu tidak baik Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wasallam Itulah sekelumit Cerita tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqas Radiyallahu Taala hu Mudah-mudahan Allah Azza wa Memberikan taufik dan hidayah untuk kita Bisa meniru Semangat beliau dalam ibadah Semangat beliau untuk berjuang Fisa binillah Semangat beliau untuk bersedekah Semangat beliau untuk Memperjuangkan agama ini Sampai pada akhir hayatnya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan berkahnya Subhanakallahumwa wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka Wa atubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh